Assalamualaikum Saudarluun, berita malam edisi hari ini Selasa 30 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. PPTK dan rekanan yang terlibat korupsi jembatan Pange di Ponis 4 tahun penjara. Arus transportasi lumpuh akibat jalan di Waila Timur amblas ke sungai. ruang rawat inap Muara 2 terbengkalai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi RKM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM di Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemave. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Udelun Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Banda Aceh menghukum 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Pange Rangka Baja pada Dinas Pindamarga Aceh Utara, masing-masing 4 tahun penjara. Materi amar putusan terhadap kedua terdakwa korupsi jembatan dibacakan Ketua Majelis Hakim Samsul Kamar dalam sidang pamungkas kasus itu selasa siang. Ikut hadir dalam sidang jaksa penuntut umum Muhammad Riza S.H. dan Ivan Dharma Maulan S.H., Terdakwa Edi Sudirman dan Ibrahim Hanafiah didampingi pengacara Abdul Aziz SH. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim menghukum terdakwa masing-masing 4 tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsidi dari satu bulan kurungan. Diberitakan sebelumnya, Jaksa mulai menangani kasus korupsi proyek jembatan pangerangkabaja dengan sumber dana APBK Aceh Utara 2,8 miliar rupiah pada awal Januari 2014. Proyek ini dikerjakan tahun 2010 di bawah Dinas Pinamarga Aceh Utara. Berdasarkan hasil audit BPK Aceh, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 471 juta rupiah. Sederlun jalan menuju desa Kubu Capang kecamatan Wila Timur Aceh Barat masih lumpuh Kendaraan roda 2 dan 4 belum dapat dilalui karena badan jalan di desa Pasihara Amblas ke sungai Kepala BPBD Aceh Barat T. Syahlu Napoli mengatakan jalan di Wila Timur Amblas setelah beberapa hari terakhir di landa hujan lebat yang melanda daerah tersebut Saat ini kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan Jalan menuju desa Kubu Capang kecamatan Wila Timur kini lumpuh Kuda mengatasi jalan Amblas perlu mengeruk gunung yang di sebelah jalan. Saluna mengaku tim BPBD telah turun ke lokasi melihat jalan yang Amblas. Pihaknya telah melaporkan bencana alam ini ke Bupati Aceh Barat agar segera dilakukan upaya penanganan sehingga akses jalan ke Kubu Capang segera normal karena sekitar 70 kepala keluarga menetap di desa tersebut. Shaluna menambahkan, jalan Amblas di Wila Timur tergolong parah karena badan jalan ambruk ke sungai, sehingga butuh penanganan segera. Tim BPBD masih terus berkoordinasi dengan dinas teknis untuk segera dikerahkan alat berat guna mengatasi jalan Amblas tersebut. Derlun sebanyak 8 ruang rawat inap yang terletak di lantai dua puskesmas Muara 2 Lokusmawe sudah terbengkalai sejak 4 tahun lalu. Hal ini terjadi akibat atap gedung tersebut bocor dan lantainya yang rusak. Terbengkalainya 8 ruang rawat inap Puskesmas Muara 2 terungkap saat Sekretaris Komisi CDPR Kalogsmawe M.Hasbi dalam masa reses mengunjungi tempat pelayanan kesehatan tersebut selasa pagi. Informasi yang dihimpun gedung rawat inap 2 lantai itu dibangun tahun 2009 lalu, memiliki 16 ruang, 8 di lantai 1 dan 8 di lantai 2, sehingga keseluruhan ruangan bisa menampung 32 pasien. Kepala Puskesmas Muara 2 Rosmaniar mengaku pada tahun 2012 atap lantai 2 bocor parah begitu juga keramik yang mulai rusak sehingga disimpulkan 8 ruang inap di lantai 2 tidak difungsikan namun hanya difungsikan ruang inap di lantai 1. MSB selaku Dewan Daerah Pemilihan Muara 2 berharap agar ruang inap di lantai 2 bisa segera direhab sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara 2 lebih maksimal. Dalun banjir yang melanda Aceh Barat Dilaporkan sudah surut Meski beberapa desa di Sama Tiga dan Arongan Lambalik Masih terdapat genangan Kepala BPBD Aceh Barat T. Shah Luna Pole mengatakan Meski banjir berangsur surut Tim BPBD masih terus memantau Termasuk menyiagakan personel di lapangan Saat ini genangan air masih terdapat Di beberapa desa di Kecamatan Sama Tiga Dan Arongan Lambalik Namun tidak separah beberapa hari lalu Shah Luna menyebutkan Selain menanggulangi terhadap dampak banjir BPBD juga membantu menyalurkan bantuan untuk korban banjir termasuk berkoordinasi dengan Dinas sosial Aceh Barat dan pihak provinsi ia meminta warga perlu muaspadai banjir susulan karena hujan masih berpotensi mengguyur Anda sedang mendengarkan berita utama seraambi F Berlun sebanyak 18.403 siswa dari SD hingga SMA Sderajat di Aceh Jaya menerima beasiswa cerdas dari pemerintah Aceh Jaya. Untuk anggaran beasiswa cerdas ini, Pemkap Aceh Jaya mengalokasikan dana dari APBK 2016 senilai 11 miliar rupiah. Sekda Aceh Jaya Dr. Andes T. Irfan mengatakan beasiswa cerdas yang diberikan pemerintah Aceh Jaya kepada siswa agar mereka bisa termotivasi untuk melanjutkan pendidikan sehingga semua anak-anak di Aceh Jaya bisa bersekolah. Irfan menambahkan pembagian beasiswa tersebut langsung diserahkan kepada siswa penerima dengan cara diantar ke semua sekolah yang melibatkan para SKPK dan musbida. Bagi siswa yang sakit diantarkan langsung ke rumah karena tidak dibenarkan untuk diwakili. Pembesaran beasiswa yang diterima untuk tingkat SMA 1 juta persiswa dengan penerima 3.308 orang Tingkat SMP 700 ribu rupiah persiswa dan penerimanya 3.877 orang Dan tingkat SD 500 ribu rupiah persiswa dengan jumlah penerima 11.218 orang Dengan adanya bantuan beasiswa cerdas ini diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan sekolah para siswa Seperti untuk membeli buku dan seragam sekolah Zgalun, dua orang nenek di Gampung Rambung, Kemukiman Bracan Kecamatan Merdu, Pidijaya, bernama Katijah, 52 tahun, dan Rohani, 54 tahun. Minggu pagi kemarin terlibat perang mulut saat meluruskan batas tanah kebun masing-masing. Bahkan Katijah, yang tidak bisa membendung em emosi, membacok Rohani. Nursida, selaku anak kandung Rohani, mengatakan ibunya Rohani mengalami luka bacok di dahi. Korban dibacok oleh Katijah saat bertengkar meluruskan batas tanah kebun. Warga langsung membawa korban ke puskesmas Merdu untuk mendapatkan perawatan medis. Nursida mengaku kasus pembacokan terhadap ibunya telah dilaporkan ke Polsek Merdu. Ia meminta Nek Katijah segera ditangkap sebelum pihak keluarga bertindak. Nek Katijah harus bertanggung jawab atas perbuatan menganiaya korban. Kapolsek Polsek Merdu AKPT Muhammad mengatakan pihaknya telah menerima laporan insiden penganiayaan yang menerima Nek Rohani akibat dibacok Nek Katijah. Setelah berkas laporan lengkap, polisi segera menangkap laku untuk diproses hukum. Darlun cabai merah keriting di pasar tradisional di Aceh Singkil mencapai Rp50.000 per kilogram. Mahalnya harga tersebut dikarenakan permintaan yang tinggi menjelang Idul Adha 1437 Hijriah. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Mingguan Gosong Telaga, Singkil Utara, cabai yang dijajakan pedagang didatangkan dari wilayah Sumatera Utara. Sedangkan cabai produksi lokal nyaris tak ada Tidak adanya cabai lokal menyebabkan pasokan ke pasar berkurang sehingga harga naik Rp10.000 menjadi Rp40.000 Naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram Kemudian melonjaknya harga cabai dikarenakan permintaan meningkat menjelang idul adha Selain itu harga cabai mahal sebab banyak warga yang pesta pada bulan haji tersebut Sementara menurut pembeli harga cabai lebih mahal Rp10.000 bila membeli per ons sebab pedagang menjualnya 3.000 per ons sehingga per kilonya menjadi Rp60.000. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permasikian Berita Malam edisi Selasa 30 Agustus 2016.